s i l a k a n Pak Jin、uh, Saya hanya memberi komentar aja Kenapa tuh regulasinya gimana Kenapa mau d i t e n d e m gitu Kalau investasi banyak c a b a n g a n bagus i h b t e r i masyarakat a kan bisa banyak memilih gitu Ya kenapa mau direm di atau masalahnya apa gitu kan Itu aja Bu Oke、okay, terima kasih Pak、nah, Jin Pak Gita selamat pagi Iya、yeah. Saya、okay, yes. uh, saya untuk berkomentar ke, kita tinggal kembali ke angka aja. Kalau dari b a p a k r a p a NPL kamu a batasin, tentu ada rapor, ada angkanya juga. Multi finance s u d a h berapa? Berapa yang bermasalah? Kalau dari b i a multi finance, tadi bilang NPL-nya sudah disiaga. b e s o n nomor dua aja NPL sekarang berapa? Jadi sama-sama enak. Kalau angkeran kita juga susah. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat. Halo s i e l a m a t malam Mbak. saya nggak seratus persen ya, tapi memang ada fakta kalau kita datang ke usaha-usaha p e m b i a y a a n itu, itu motor-motor yang dirantai kan begitu banyak, nah, berarti ini kan mesti dihitung betul n t l n y a jadi jangan sampai juga ekspansi ini timbulin masalah baru,、gitu. jadi ya pokoknya. harus akurat lah itu kebijakan itu jangan asal bikin regulasi jadi memang kalau memang ada fakta n y a yang betul ya sah sah aja gitu jadi perlu dipertimbangan ulang jangan tergesa gesa、gitu. terima kasih terima kasih pak Yudi ya, selamat pagi bu silakan kalau saya juga setuju ya itu pembiayaan itu dibatasi karena kadang kadang、uh, mereka tuh jor joran gitu loh ibaratnya kasih manis manis aja di depan giliran pelanggan ada telat sedikit kita apa jadi sangat merugikan sekali, jadi saya s e l e a i juga oke、okay. pagi Pak Mariman pagi, ya s i l a k a n Pak ya, ya, saya tidak setuju ya kalau itu、uh, dibatasi gitu, karena ada mekanisme pasarnya biarlah terjadi persaingan antara uh, berbagai uh, lembaga keuangan sehingga biaya untuk masyarakat pun bisa menjadi lebih kompetitif dan lebih bersaing gitu、uh, nanti kan yang menang itu kan、uh, yang bisa memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat k a y a pikir begitu Halo Pak l u k i p a Lugi? iya s i l a k a n Pak l u k i kalau saya, saya setuju diwatasi karena seringkali persaingannya itu、uh, kurang sehat karena ada saling b e n t u k b e n t u k a n begitu Pak ジュグラー、アロモリウール、アロファイアン、アロもァイアン、アファギー、アファギー、アファギー、アファギー、アファ、イトアイアン。Yapala, Shalankan, Gomenalana?Ya, Yavin is some Dalam business, who are Pumprikana, Azala, Yavin, Mutu, Porto, Porto, Porto, Mbuha. な、この人 n ちが、そういうことで、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私 a ちが、私たちが、私たちが、私たちが、u たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私が、私たちが、私たちが、私が、私た バレエスティ n クマンター。 シャラサギタースクラッチはアメリカ、トラウファイアクリティー、シングルスポジェット、シャラサ。 うん。Perlu